sahihuhu wa wala mabad. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Mazhab ad-Maut. Ada apa setelah mati? Masih dalam pembahasan fasal alam kubur. Kita sampai kepada bab apa saja yang bermanfaat Bagi si Mayyid setelah Matinya Baik itu Dari perbuatan Amalnya di dunia Amal soleh Ataukah Perbuatan orang lain Terhadap Si Mayyid Sehingga Orang yang masih hidup Dia bisa memberi manfaat Dengan amal-amal solehnya Bisa memberi manfaat untuk dirinya sendiri Untuk dirinya sendiri Atau untuk orang lain Amal soleh kita ini bisa bermanfaat Terutama Yang paling Mengambil manfaat terbesar Adalah diri kita Amal soleh kita Yang paling penting Adalah Itu bermanfaat untuk kita sendiri Ketika kita sudah Masuk ke alam kubur Kitalah yang paling Mendapatkan manfaat dari amal kita Baru Kemudian amal soleh kita ini bisa memberi manfaat kepada orang lain Bisa bermanfaat untuk orang tua Untuk tetangga Bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun Meskipun kita tidak kenal Tetapi muslim bisa mendapatkan manfaat dari kita Bahkan meskipun kita tidak sengaja Tidak sengaja untuk memaksudkan Orang lain tersebut Nah apa saja Yang bisa bermanfaat Untuk si mayit, Baik untuk di, dari Amalnya sendiri Atau ke orang lain Di antaranya disebutkan Yang pertama Adalah Salat jenazah Salat jenazah itu Bisa memberi manfaat kepada si semayet di alam kuburnya Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma min mayyitin tidaklah ada satu mayit si mayit sholla alaihi ummatun minal muslimin yang disolati oleh kaum muslimin Disolati oleh kaum muslimin Yang jumlahnya mencapai 100 orang Yang menyolati Jumlah yang menyolati ada 100 orang Yang semuanya 100 itu bisa memberi syafaat Siapa yang bisa memberi syafaat? orang muslim itu bisa memberi syafaat kepada sesama muslim. Orang mukmin syaratnya iman. Syaratnya untuk dia bisa memberi syafaat atau bermanfaat untuk orang lain. Ini. Nanti di alam kubur atau di akhirat. Maka syaratnya harus mukmin. Mukmin yang bisa memberi syafaat kepada sesama mukmin. Apabila diridui oleh Allah Azza Azzawajalla Diberi izin Dan nanti akan diberi izin Kesempatan untuk memberi syafaat Syafaat yang bagaimana Syafaat itu bisa mengentaskan Dari neraka Orang yang sudah di dalam neraka Bisa dientaskan, dikeluarkan dari neraka Dengan syafaat Ini yang pertama, yang kedua Mempercepat Masuk surga Orang ini Masuk surga itu antri Salah satu yang bisa mempercepat Atau bisa Melancarkan, memudahkan Itu Dengan syafaat ini Syafaat Rasulullah SAW Nah ini, sehingga syafaat ini Bisa meninggikan Derajat di surga Bisa mengeluarkan dari neraka Bisa Mempercepat masuk Surga dan sebagainya Intinya syafaat ini bermanfaat nanti di akhirat. Bagaimana bisa mendapatkan syafaat? Kita bisa berusaha mendapatkannya ketika kita masih di dunia. Nah ini Yang penting amal soleh kita, keikhlasan kita. Ini akan bisa memberi manfaat dan bisa memberi syafaat kita sendiri. Amal soleh kita ini bisa memberi syafaat makanya yang bermanfaat bagi si mayat setelah mat matinya yang paling penting ya amal solehnya hanya saja yang disebutkan di sini selain amal solehnya sendiri nah ini selain amal solehnya sendiri seluruh amal soleh itu bermanfaat seluruh amal soleh itu bermanfaat bagi dirinya yang nanti akan disebutkan di dalam bab-bab selanjutnya eh, tentang syafaat ini atau tentang Uh, dan sudah sebagian di antara hadis yang disebutkan dalam kitab ini Menyebutkan tentang uh, amal soleh yang bermanfaat di alam kubur Sejak masuk alam kubur Ini sudah me, uh, memberi manfaat Amal soleh itu memberi manfaat Luar biasa Nah disebutkan Rasulullah mengatakan uh, Tidaklah ada seorang yang meninggal semayit muslim yang disolati oleh sejumlah kaum muslimin yang mencapai seratus orang kecuali dan mereka seratus ini bisa memberi syafaat ilah sufi ufi melainkan diberi syafaat orang ini diberi apa? syafaat disolati seratus orang masya Allah maka kalau kita ini tak siyah atau uh, ada pengumuman yang meninggal kita ini hadir bukan yang eh, Sekedar untuk memperlihatkan diri saja Maka kalau kita ini Mengunjungi atau takziah Ada orang meninggal, diumumkan meninggal Maka kita datang Kalau dia muslim Maka kita sholati Ini masih bermanfaat bagi si main Ini yang paling bermanfaat Ini dari orang yang masih hidup Ini sholat Apa? Sholat jenazah, apalagi kalau mencapai 100 orang. Nah, kalau kurang dari 100 bagaimana? Ternyata ada hadis lain. Nah, ini hadis lain. Nah, disebutkan hadis yang lainnya diluaskan juga oleh ulama Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kala kala Rasulullah Rasulullah bersabda, saw. Mamin Rasulin tidak ada seorang pun. Muslim yang muslim Ini syaratnya harus muslim mati Dalam badan apa Muslim. Yang mutu yang dia mati Meninggal Fayaqumu ala jenazatihi arba'una rajulan Ya itu apa Dia disolati Jenazahnya Oleh 40 orang 40 di sini. Syaratnya apa Nah ada syaratnya 40 yang layu sedihku nabilah hisyian. 40 orang yang nyolati tidak berbuat sirik. Ini bahayanya sirik. Eh, kalau sudah sirik, eh, ini sudah sudah menggugurkan amal, eh, bisa kekal di neraka. Eh, ini enggak dintaskan lagi. Eh, kekal di neraka, waliyutubillah. Ini bahaya sirik. Allah mengampuni dosa selain sirik Atau di bawah sirik Dan mengampuni Tidak mengampuni dosa sirik Tapi mengampuni dosa yang Yang lain bagi yang dikehendaki Tapi kalau sudah sirik Tidak diampuni Sama sekali Ini bahayanya sirik Maka dosa sirik ini dosa paling besar Yang mana Yang <tuh> Nanti di akhirat Ini yang paling berbahaya Kekal di neraka sudah kekal walihatubillah. Enggak bakal ditentaskan lagi. Berbeda dengan orang yang masih bertauhid berakidah yang lurus, akidah yang benar, e, maka akidah yang benar itu akan menyelamatkan dirinya dari berbagai kesesatan. Nah, itu. Nah, jadi ini di antaranya yang disebutkan syaratnya apa? Syaratnya la yusyriku billahi sayyi satu saja Supaya dia bisa memberi syafaat Atau bermanfaat Baik sholatnya Amal solehnya Bisa memberi syafaat Asalkan satu saja Tidak berbuat syirik Tidak berbuat apa? Syirik Amal sekecil apapun Yang penting dia tidak syirik sama sekali Dijamin masuk apa? Surga Apalagi kalau jadi sholati Ini 40, 40 orang Arba'una rojulan, tapi syaratnya layusriku nabilah insya'Allah tidak berbuat sirik sama sekali. Illah syafa'ahumullahi kecuali Allah memberi syafaat padahnya. Dia bisa memberi syafaat, masyaAllah. Bukan hanya dapat, tapi bisa mem memberi. Kalau sudah dapat, nah, sudah bisa memberi, maka dia pun juga bisa di diberi syafaat aini nah kalau orang sudah bisa memberi syafaat berarti dia juga bisa mendapat syafaat. Ini subhanallah. Ini keutamaan uh, uh, keutamaan salat apa? jenazah. Hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Okay. Tapi kalau kaum muslimin di suatu tempat itu mereka mendengar setiap mendengar jenazah seorang muslim maka dia langsung bersegera salat jenazah. Yang penting salatnya masalah memandikan mengkafani itu keluarga dekatnya. Nah ini keluarga ya apa? Yang dekat yang memandikan mengkafani nah ini. Itu ya. adalah keluarganya. Tetapi kalau menyewati maka seluruh kaum muslimin silakan. Bahkan para malaikat mereka menyaksikannya nah ini. <tuh> nah disebutkan yang kedua istis Istiqnah sul-mayyid bi'ikwanihi Fillahi ba'daddafan Iaitu <tuh> Istiqnah sul-mayyid Si mayyid itu uh, Merasa ada yang menemani Kalau uh, Orang setelah Menguburkan jenazah Tidak langsung pulang Sunnahnya atau tuntunannya Orang yang mengantar jenazah Sampai dikuburkan Sebenarnya ini betul-betul proses penguburan nah, Dimasukkan dianglahat nanti dikuburkan tanahnya nah, Maka ini semuanya rangkaian <tuh> Ini belum selesai Sampai selesai dikuburkan bagaimana? Ini menunggu Berdoa Berdoa untuk si mayit Berdoa lagi Tadi sudah misalkan didoakan Di dalam sholat jenazah Nah ini juga doa bagi si mayit sampai di kuburan maka tadi juga didoakan, didoakan. Nah disebutkan <coughs> dalam bab ini Disebutkan dalam satu hadis hadis yang sudah lewat yaitu hadis Amr ibnul As kepada Allah Kata Amr bin As menjelang wafatnya ini Amr bin As. Amr bin As ayahnya Abdullah bin Amr ibnul As. Dua-duanya sahabat Rasulullah anak dan bapak anak dan dan bapak maka kata Amr bin Al-As radhiyallahu ketika meninggal menjelang meninggalnya beliau mengatakan fa idza dafantumuni kalau kalian itu menguburkan diriku dia sudah merasamu meninggal ketika itu Amr bin Al-As merasa saya kayaknya tidak bakal lama maka akhirnya amr bin eh, <coughs> mengatakan atau berwasiat kepada anak-anaknya atau kepada kaum muslimin fa idza dafantuuni fashunnu apabila kalian menguburkan diriku maka fashunnu turaba sannan ya, ini <coughs> sunnu taburkan tanah di pusaraku sannan ditaburkan. Nah, ini. Jadi sunnahnya kalau orang selesai menguburkan, yang dekat dengan kuburannya itu menaburkan tanah dengan kedua pak datangan, bukan satu tangan tapi dengan kedua tangan. Dihambil tanah ya, kemudian ditaburkan di atasnya. Ditaburkan di atas apa? Di atas kuburannya tadi. Nah, sudah ditaburkan. Ini yang diinginkan oleh Amr bin As, taburkan tanah di pusaraku. Nah Rasulullah tidaklah melakukan sesuatu kecuali ada manfaatnya. Makanya di sini Abdullah, Amr bin As mengatakan, pokoknya taburkan tanah. Minta ini Amr bin As, kalau sudah aku dikuburkan, lakukan yang ini, lakukan demikian. Itu yang dikatakan oleh Amr Amr bin As ini adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semasa hidupnya beliau sudah banyak sahabat yang meninggal dikuburkan, nah ini dan disolati sebagian mereka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini keutamaan besar. Kok disolati? Siapa? Rasulullah. Nah ini yang nyolati Rasulullah luar biasa. Ini kalau sekarang ya tidak mungkinnya kan? Nah ini tidak mungkin. Eh, kita mendapatkan keutamaan ini keutamaan sahabat Rasulullah. Ini keutamaannya dikuburkan yang menguburkan menyelenggarakan jenazah dari awal sampai dikuburkan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan sahabat yang meninggal di zaman Rasulullah. Nah, disebutkan ee <tuh> di antaranya hadis perkataan faida dafantu ni fashun nutra bashanna Taburkan tanah di atas pusaraku. Suma athimun haula kubri qadramatun haru jazurun wa yuksamu Kemudian setelah ditaburkan ini, berdirilah kira-kira eh, dikuburkan di kuburanku itu kira-kira dibutuhkan waktu untuk eh, disembelih pentat beserta dibagikannya. Jangan bayangkan waktunya seperti kita menyembelih sapi ini. Ya. Nah, ini di Jazera Arab atau orang-orang Arab sudah biasa nyembelih unta nah, ini dan muliti unta itu sebentar. Itu cuma apa? Cuma sebentar. Ini kelebihannya e, mereka bangsa. Kalau unta itu bukan disembelih tapi ditusuk lehernya, tanggalnya ditusuk, e, maka itu sudah sah sebagai gantinya menyembelih. Sebagai gantinya apa? Menyembelih. Ya itu. Dan itu sebentar orang Arab menyembelih unta kemudian apa? Blekeri ya namanya. Menguliti, nah, nguliti kemudian eh, selesai kemudian dipotong-potong. Ini sebentar, seperempat jam ini sudah selesai. seperempat jam kita sapi pagi sampai siang berapa orang? <tuh> lo bukan jagalnya ya, ini <tuh> kalau nggak jagalnya, ini tapi <tuh> kalau mereka orang araf ontak, ini ontak. nah, nah disebutkan di sini kata kata abulah kata amr bin as jangan langsung pulang dimaksudnya, jangan langsung apa pulang kalau menguburkanku maka taburkan Besar kemudian tinggallah jangan jangan langsung pulang, tapi tinggal kira-kira di sembelih unta dan dibagikan dagingnya. atas taknikum supaya saya merasa ada yang menemani ku. Eh, saya supaya bapak pengen ada yang menemani ku ketika aku ditanya oleh utusan robbku utusan Allah. Ditanya oleh siapa? Mungkar dan apa? Dan nakir, ketika ditanya oleh mukard dan nakir, sehingga dia bisa kokoh bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yang ini yang bisa jawab pertanyaan mukard dan nakir adalah orang yang benar-benar beriman. Orang yang benar, benar beriman maka ini ini salah satu keutamaannya keimanan seseorang. Yang ketiga doa untuk si mayit setelah dikuburkan langsung ini doa doa di sini masing-masing berdoa masing-masing apa sunnahnya doa di kuburan untuk si mayit itu masing-masing berdoa ini mendoakan untuk si mayit kalau hafal doa untuk si mayit doa jenazah ini diahafalkan ini dibaca ini ucapkan <tuh> atau kalau tidak bisa, ya, saya tidak hafal Sudah Pakai bahasa masing-masing Pakai bahasa apa? Bah. Pakai bahasa masing-masing Ini -masing. Karena ini doa mustajabah Doa yang mustajab Doa orang yang e, Mendoakan orang yang sudah meninggal Muslim Maka ini mustajab Di antara yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla nah, Dikabulkan oleh Allah langsung makanya eh, <tuh> Amr bin As mengatakan kalau kalian itu sudah mengukurkan ini maksudnya jangan pulang tapi eh, berdirilah di kuburanku kira-kira eh, selama on tadi sembeli sampai dibagikan dagingnya ini seperempat jam selesai itu ini seperempat jam apa selesai apalagi kalau digarap rame-rame misalnya ya. ini selesai <tuh> Nah, jadi seperti itu. Ini hadis diaudion juga lima muslim perantara. Nah, jadi doa setelah si mayit itu uh, dikuburkan, ini juga demikian. Dari Utsman bin Affan, hadi Anhu. Ini dalilnya. Utsman bin Affan, hadi Allahuhu mengatakan, karena Nabi adalah Nabi shallallahu alaihi wasallam ida faroqamintasil wa mayyit, apabila selesai dari mengumpulkan si mayit maka alaihi Rasulullah itu berdiri di depan kuburan Fakola lalu mengatakan Istighfirulilahhi kum istighfarlah untuk saudara kalian Wasallulahutasbid mintakan kekokohan keteguhan dalam menjawab pertanyaan Mungkar dan apa Nakir nah ini Fainahul Anayus al karena sekarang dia sedang ditanya sekarang dia sedang ditanya Nah, jadi pertanyaan mungkar dan nakir Tidak harus menunggu orang pulang Tidak harus menunggu orang apa? Pulang. Orang pulang Tidak harus Karena Rasulullah mengatakan sekarang ditanya Fa'innahul anayus'al Makanya dalam memahami hadis-hadis seperti ini Tidak bisa dicukupkan dengan hanya satu hadis Langsung disimpulkan tetapi dikumpulkan riwayat-riwayat yang ada Dan dikompromikan antara satu dengan yang lain Tidak saling bertentangan Kalau ada yang memandang hadis-hadis ini hadis yang sahih, Tapi bertentangan Yang bertentangan bukan hadisnya Tetapi salah dalam cara memahaminya Nah ini Kesalahannya bukan dalam hadis atau apalagi ayat Al-Quran Yang salah siapanya? Pemahamannya Orang yang salah dalam memahami Cara memahami metodenya Ini yang membuat orang itu tersesat Kalau Al-Qur'annya sejak dulu sampai sekarang Tetap 30 jus Tidak berubah ya kan? Dan lawatnya tidak berubah Bahkan kalau sekarang Halamannya pun tidak berubah Sudah ada standarnya ya. Standar Musab ini ya Sudah luar biasa. Ini. Sehingga <tuh> yang paling penting itu adalah bahwa eh, yang paling penting <tuh> eh, adalah amal kita ini. Nah, disebutkan Utsman bin Affan ketika itu mengatakan Nabi kalau selesai menguburkan si mayat beliau berkata, "Istighfirullah." Istighfar untuk saudara kalian. Mintakan keteguhan karena sekarang sedang ditanya. Sekarang sedang ditanya Artinya langsung ketika dikuburkan Langsung didatangi oleh Siapa? Mungkar dan Dan nakil. langsung didatangi mungkar dan akhir Gak harus lunggu pulang Orang-orangnya Satu hadis gak bisa dipahami secara apa eh, Terpisah Dari hadis yang semakna Dikumpulkan maka didudukkan Oh maksudnya demikian Maksudnya tidak Sebagaimana eh, Orang yang dengan serampangan memahami hadis. Oh, sekarang itu si Gus Fulan itu, Yai Fulan belum ditanya momkark dan akhir. Kenapa? ini ziarah terus 24 jam 7 hari dalam sepekan, ini dan sepanjang tahun eh ini, enggak ada yang pernah berhenti berkunjung. Eh, sejak dikuburkan, sejak dikuburkan. Berarti apa? Kan katanya mungkar dan akhir Baru tak datang Kalau orang-orang sudah Pergi meninggalkan apa Kuburan lah kalau kuburannya Terus menerus kapan ditanya Nah ini orang Yang memahami seperti ini Ini salah paham atau gagal paham Karena apa hanya Dari satu hadis disimpulkan ya, Pakai Kias eh, bahayanya Hadis yang berkaitan dengan perkara Qolib ini nggak bisa kemudian dia pak dikiaskan dengan yang lainnya. Nah ini harus dipahami. Nah, ini. Sehingga cara memahami hadis ini ada ilmunya, yaitu eh, semua hadis yang berkaitan dalam satu masalah. Nah, Seperti di sini hadis yang berbicara tentang pertanyaan mungkar dan nakir. Eh, apakah harus nunggu orang pada pulang? Eh, atau bagaimana? Tidak harus. Seperti hadis ini, Rasulullah mengatakan sekarang dia sedang ditanya. Ini, sekarang sedang ditanya. Nah, itu ketika sudah baru dikuburkan. Baru dia apa? Dikuburkan sekarang ditanya ini. Ini intinya setelah dimasukkan ke dalam kubur. Ini. Maka mungkar dan akhir langsung tanya. Lah kalau orangnya enggak dikubur bagaimana? Kalau dikubur, eh? Tetap tidak <tutup> ya. Kalau enggak dikuburkan. Maksudnya peledak. peledak pesawat. Terkena reruntuhan. Nah ini. Iya. Nah ini. terkubur longsor ya sudah dikubur jadinya ya. Eh, tapi kan gak dikuburkan, eh, tenggelam di dalam air. Ditanya mengukir nakhir gak? Tidak. Karena yang dimaksudkan di sini, seorang dikuburkan ini adalah kondisi normal mayoritas manusia dikuburkan di tanah. Tetapi semua yang meninggal semua orang yang meninggal maka sejak dia dicabut nyawanya maka dia memasuki alam kubur. Nah, setiap orang yang memasuki alam kubur mau dikubur atau enggak dikubur maka dia sudah masuk alam apa? Alam kubur. Alam kubur, alam barzakh, alam kematian. Tahu sebenarnya? Alam apa? Kematian. Maka ini semuanya eh, Orang yang Masuk ke alam kubur Bakal ditanya Mungkar dan akhir Ditanya mungkar dan akhir Sehingga tidak ada Oh kiai fulan itu Tidak ditanya mungkar dan akhir Nih, Ada yang mengatakan Nanti kalau kamu ditanya Mungkar dan akhir bilang Kamu muridnya Kiai fulan Ya Keter itu nakir semoga allah. Ini, ini orang yang sombong. Orang yang apa? Sombong. Banyak cerita hurufat, cerita palsu berkaitan dengan masalah ini. Ini, cerita-cerita yang viral-viral nih. Ini banyak. Ini, oh ini e, kalau ditanya ini apa? E, Mengkardanakir. Ini dijawab ini saya muridnya bahayi fulan <tuh> ya ini munkarnakhir langsung sudah selesai ini pertanyaannya ya ini nggak jadi ditanya nah ini lah walaala alhamdulillah nah ini hadisnya nah ini rawahu muslim yang melibatkan orang, orang muslim <tuh> bukan lima muslim nah ini lah walaala alhamdulillah jadi eh, orang itu masuk alam kubur ditanya Mungkar dan nakir man rob tiga saja pertanyaannya, eh tiga saja pertanyaannya, eh dan ya nggak bisa jawab pertanyaan ini, nggak ada ceritanya. Oh saya Kiai Fulan, bah Fulan, ini atau si Fulan ini nggak ditanya mungkar nakir Wong Kiai Yongnya, ini Wong dia wali dan sebagainya, ini mau wali, eh, wali apa saja, ya kan? Ini, wali murid, wali songo, wali sebelas wali santri, semuanya ditanya mongkar dan apa? dan akhir nah makanya disebutkan oleh Rasulullah S.A.W demikian, jadi istighfar untuk saudara kita yang baru dikuburkan jadi kita mendoakan di kuburan, di depan kuburan, ini bermanfaat, Nah ini kita doakan agar dia diberikan keteguhan di dalam menjawab pertanyaan mengangkat dana apa? Ternak. Dan mereka butuh orang yang mati ini butuh orang yang hidup. Ini artinya orang yang hidup mendoakan si mayit bermanfaat, bermanfaat bagi si mayit ini. Diberi keteguhan bisa jadi karena apa doanya orang yang mengantar jenazahnya. Yang keempat Sedekah jariah Yang dia amalkan Di masa hidupnya Ini Yang dia amalkan di masa hidupnya Alati amillaha fi hayatihi Ini tadi yang disebutkan uh, Amalnya sendiri Amal sendiri Ini bermanfaat Masya Allah Bermanfaat untuk orang lain Amal jariah Ilmu yang bermanfaat Yang dia ajarkan Bermanfaat untuk dirinya sendiri Akhirnya kembali kepada dirinya nah ini Kemudian anak soleh Yang mendoakannya Anak soleh yang Mendoakannya Ini semuanya tiga amal jariah ini Maksudnya amalan yang Ganjarannya Pahalanya akan terus dia dapatkan Meskipun dia sudah Di alam kubur sudah di alam kubur Sedekah jariah Dia berpatungan uh, uh, Meskipun patungan Bangun masjid Nah ini Bangun masjid Selama masjid itu digunakan Maka pahala orang yang sholat di masjid itu Mengalir terus kepada Yang bangun Nah yang bangun barang-barang Ya dapat semuanya Mendapatkan apa? Apa? semuanya ya, ini mendapatkan semuanya ini amal jariah luar biasa ya, ini sehingga sedekah ini di tempat-tempat yang di situ akan mendatangkan manfaat sedekah ke masjid ya, ini wow oh, ini untuk operasionalnya lampunya nah, orang yang men mendapatkan manfaat dari lampu dia sholat di situ baca Quran ini listriknya dari mana? Ini ada uh, urunan atau dari kotak ya kan? Kalau ada kotaknya ya. Ini. <tuh> nah, ini akan terus bermanfaat. ini akan bermanfaat bagi uh, bagi si mayit yang dia ikut ambil dalam sedekah jariyah bangun masjid, bangun pondok pesantren, dan seterusnya. Ya ini Ketika bermanfaat untuk kaum muslimin maka dia dapat pahalanya, dapatkan pahalanya <coughs> sampai hari kiamat. Insya hmm. Allah. Ini tiga kita ini sudah hafal ya kan? Dahwal anak do, yaitu anak sholat yang mendoakan. Nah, ini kemudian sedekah dan ilmu yang berapa ilmu yang kita ajarkan, kita ngasih tahu orang ini ada amalan bagus ini. Nah, ini sampaikan hadisnya, hadisnya Rasulullah begini. Nah, ini kita amalkan maka kita mendapatkan pahala ketika menyampaikan kepada orang lain. Orang lain tadi ketika mengamalkan apa yang kita sampaikan, dia juga dapat apa? pahala. Bukan persentase. Pahalanya orang yang mengamalkan, dia juga dapat sama dengan yang mengamalkan. Sama, bukan persentase. Oh, kamu cuma 5%. <tuh -tuh -tuh -tuh. <tuh -tuh -tuh. Ini, ini cuma apa? Sepuluh persen. Tidak. Utuh. Dia yang mengamalkan dan yang mengajak orang itu untuk beramal. Ini, yang ngajak orang itu oh, pertama, ayo kita ngaji ke masjid. Ngajaknya cuma sekali. Setelah dia ajak orang yang diajak ke masjid tadi, dia kemudian, oh, apa nih? Pekan depan ngaji lagi. Ya, akhirnya dia datang yang ngajak pertama kali tadi meskipun nggak datang ini dia dapat apa? Dapat pahala terus ini dapat pahalanya terus ini orang yang mengajari sholat ini jasa orang baca Quran Ngajari baca Quran dan ngajari tata caranya sholat dan seterusnya dia kemudian mengamalkan yang ngajari dapat terus yang ngajari dapat terus orang tuanya juga dapat terus Amal soleh anak waladun soleh anak soleh itu amal jariah ini makanya bikin anak yang banyak ya. supaya amal jariahnya terus mengalir lah kalau anaknya lima misalnya ya kan ini semuanya jadi solehnya kan ini, dia didik ini, sampai akhirnya ketika dia besar anak ini beramal soleh menikah anak cucunya sampai keturunannya soleh semuanya ini kakeknya yang Uh, yang mempelopori. mempelopori ini dapat terus, ya ini dapat terus amal jariahnya ini, masya Allah, ini yang luar biasa, ya kan? Ini ilmu yang bermanfaat, meskipun cuma sedikit, saya cuma bisa ngajari baca Quran, ajarkan, ya ini, kalau orang tuanya bisa baca Quran, ajari anaknya sendiri, ya ini, kalau perlu eh, ngajak anaknya orang lain lainnya, ya ini nggak usah kita was bayarannya berapa guru TPA-nya ini berapa sih gajinya guru TPA kan kecil ya, ya. Eh, ini paling berapa untuk untuk transportnya saja mungkin nggak nggak cukup misalnya ini eh, subhanallah tapi apa yang diharapkan pahalanya ini pahala baca Quran, masya Allah orang yang diajari dia baca Quran yang ngajari langsung otomatis dapat eh, ini Masya Allah. <tuh> Jadi demikian. Yang kelima sedekah anaknya Asyadah bin Kibali ibnihi Masya Allah. Kalau tadi sedekah jariah umum, ya kan? Dia yang sedekah tanpa alat untuk dirinya sendiri, sedekah jariah bangun masjid, dia dapat. Nah Ini. Dan anak soleh tadi sudah. Sudah disebutkan anak soleh Anak soleh yang mendoakan Doanya anak nah, ini Masya Allah Bermangka, Anak soleh anak kita Ketika mendoakan kita Ini termasuk doa yang mustajab Doa Anak yang soleh Bukan hanya doa Orang tua untuk anaknya Ini juga doa yang Mustajab nah, ini. Tetapi ada manfaat yang bisa didapatkan dari orang oleh orang tua yaitu sedekah anak untuk orang tuanya. Disebutkan hadisnya An Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qala lin nabi ada seorang uh, mengatakan kepada Nabi s.a.w inna ummi tulit ibu saya itu tiba-tiba meninggal. Tiba-tiba apa? Meninggal kok tiba-tiba. Ini meninggal. Iftalatat nafsuhah, lepas nyawanya, maksudnya meninggal. Iftalatat nafsuhah, nyawanya lepas mendadak, maksudnya meninggal mendadak meninggal ibu saya itu. Wa'u roha, menurut saya, menurut pandangan saya, ini maksudnya, karena si anak ini terbiasa untuk me nyaksikan orang tuanya bersedekah ibunya qala halau takallamat tasadaqat seandainya dia itu sempat bicara mesti beliau itu akan bersedekah kalau tahu dia meninggal eh. meski meski sebelum meninggal dia bakal apa sedekah wes sedekah karena sudah mau meninggal ini eh. biasanya suka sedekah ini ibunya Maka ketika itu dia merasa menurut saya kalau dia sempat bicara itu mesti dia akan bersedekah. Nah ini kalau emak tahu dia mati sebentar lagi kan mendadak ini. Bisa jadi ibunya sendiri juga enggak menyangka nah ini meninggal namanya orang siapa yang tahu. Iya kan? Nah ini. Tapi dia sudah benar biasa bersedekah kalau seandainya dia tahu. Nah ini maka dia berbicara. Seandainya dia sempat ketemu berbicara afa atasadduq anha apakah saya boleh bisa bersedekah darinya sedekah dari ibu maksudnya ini biar eh, dari hartanya ini apa si anak ini tapi ini untuk ibunya untuk ibunya qalanan maka kata Rasulullah iya tasaddaq anha silahkan kalau sedekah darinya itu menunjukkan bahwa amalan si anak itu bisa langsung bisa dia apa diniatkan untuk orang orang tuanya lah anaknya tadi dapat ganjaran atau tidak dapat tapi orang tuanya juga apa juga dapat orang tuanya juga dapat kalau seandainya dia tidak menghadiahkan kepada orang tuanya, orang tua tidak dapat. Orang tua juga dapat pahalanya. Nah, ini? Apalagi di dihadiahkan atau di uh, wakil ya. sedekahnya saya mewakili ibu saya. Ini saya mau sedekahkan dari ibu saya. Maka dapat mendapatkan. Baik, uh, ini yang uh, Bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini eh dan insyaallah kita lanjutkan masih dalam pembahasan apa saja yang bermanfaat bagi si mayit setelah meninggalnya. ini setelah meninggalnya si mayit. <tip> kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu warahmatullahi wabarakatuh.